waalaikumsalam. Wa wa wa la wa la kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab kita yang kedua, yaitu fikih yang khusus terkait dengan kaum wanita. Iya, dan kita masuk kepada ya poin yang ketiga. Poin yang ketiga itu halaman delapan. Ya, pada pasal ini, pada pasal ini 6 dibuat beberapa poin oleh sang penulis. Poin yang pertama adalah kedudukan wanita sebelum zaman Islam. Ya, bagaimana kondisi wanita sebelum datangnya Islam dan kita telah tahu bagaimana ya rendahnya kedudukan Islam di masa-masa jahiliyah. Iya, mereka teranggap sebagai orang yang aib, makhluk yang aib Makhluk yang hina Sehingga seorang ayah Akan menjadi sangat tidak suka Menjadi marah Sangat benci Apabila dikabarkan kepada dia Istrinya melahirkan seorang anak perempuan Iya Sehingga akhirnya dia pun mengubur anak itu Hingga mati Atau dibiarkan hidup dalam keadaan anak itu Sangat hina Sangat tidak diurus Sangat tidak diperhatikan oleh sang ayah Iya di antara kebodiman masa jahiliyah terhadap wanita juga adalah mereka nam menjadi bahan warisan, nam bukan sebagai ahli waris, ya apabila suaminya meninggal ayahnya meninggal maka kaum wanita sebagai kerabatnya tidak mendapatkan warisan dari saudaranya yang meninggal tadi atau keluarganya yang meninggal tadi bahkan mereka yang diwariskan, eh, ya. ada pun kondisi Islam wanita di dalam Islam dijelaskan di poin yang kedua ya. Kedudukan wanita dalam Islam itu amat mulia. Dikembalikan ya kehormatan wanita itu di masa keislam, keislaman. Iya. Naam, wanita adalah makhluk yang sama dengan kaum pria dalam masalah pahala, dalam masalah Dosa Dalam masalah surga Dalam masalah neraka Iya Laki-laki dan perempuan juga mendapatkan jatah waris Dari keluarganya yang meninggal Iya Nah dan keutamaan-keutamaan yang lain Bahkan Allah menurunkan satu surat yang khusus Yang terkait dengan wanita Yaitu surat An-Nisa sekarang kita baca poin yang ketiga halaman delapan majuri duhu ada Islami wa afrohuhum al apa yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam ya wa afrohuhum dan naam pengikut-pengikut mereka faruh itu adalah anak ayam yang biasanya anak ayam itu mengikuti naam ibunya induknya Apabila si ibu berkotek, maka biasanya anak ayam juga ikut berkotek. Apabila si induk lari, maka anak juga akan ikut lari. Iya. Apa yang diinginkan musuh-musuh Islam dan pengikut-pengikut musuh-musuh Islam? Nah, pada hari ini, ya min sabil marati karomatahu berupa sal bil marah karomatahu. Ya, ini upaya mereka dalam menghilangkan kemuliaan wanita. Orang-orang di dalam luar Islam, ya orang-orang kafir, tentunya kita ketahui melalui berita dari Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang membenci Islam. Termasuk yang mereka benci adalah kaum muslimah. Maka mereka pun membuat tipu daya untuk menghancurkan kaum muslimah. Menjauhkan wanita dari kemuliaan yang telah Allah berikan kepada mereka. Wanita ihukuk kihak, hukuk dan upaya mereka untuk mencabut hak-hak wanita. Ya, mereka punya makar yang tujuannya bagaimana wanita itu jauh dari Islam, hilang hak-haknya. Ya. Nah, jadi ini poin adalah perkara yang terkait pada hari ini. Ya. Nah, bagaimana kita akan diajarkan, diberitahu? Bagaimana kondisi sebenarnya musuh-musuh Islam kepada kaum wanita? Kala Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah Taala Inna islami bal ada al-insaniyati al kufari wal munafikin alladziina fi qulubihim marad. Sesungguhnya musuh-musuh Islam bahkan musuh-musuh kemanusiaan pada hari ini dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan munafikin, <kosok> yang mana di dalam hati mereka ada penyakit, goldohum <tuhim> manalat hulmaratul muslimah, sesungguhnya mereka ini marah, mereka memendam kebencian, nam terhadap apa yang didapatkan oleh wanita muslimah, mereka sangat-sangat tidak suka. Sangat-sangat benci terhadap apa yang Allah berikan kepada wanita muslimah. Min karo berupa kemuliaan. Wa izzatin dan izzah. Wasiyanatin, penjagaan di dalam Islam. Li ana adal islami, karena musuh-musuh Islam. Min al-kufar, baik dari orang-orang kafirnya. Wal munafikin dan kaum munafikinnya yuriduna antaku nalmaratu ada tata demirin mereka menginginkan agar wanita itu menjadi alat penghancur ya, alat penghancur ini yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam bagaimana caranya agar wanita itu justru menjadi alat untuk menghancurkan kaum muslimin menghancurkan Islam wa hibalatan yastauduna bihadia fal iman dan bagaimana caranya agar wanita itu menjadi jaring untuk merangkap untuk menjadi alat perangkap ya orang-orang yang lemah iman ya wa ashabal orang-orang yang punya tabiat jelek orang-orang yang punya tabiat buruk Bagaimana kaum muslimin yang lemah iman atau punya tabiat jelek mereka bisa rusak dengan perantaraan wanita. Ya. Badai yushbiu minha syahwatahum al masooroh. Setelah mereka mengenyangkan syahwat-syahwat mereka yang masooroh, Majnun yang gila. Ya. Setelah sebelumnya mereka memuaskan dulu syahwat-syahwat mereka yang gila. Ya. Ini sebagaimana Allah katakan di dalam surat An-Nisa ayat ke-27. Yuridu alladhina yattabi'una shahawati orang-orang yang mengikuti syahwat-syahwat itu mereka menginginkan antamilu mailan 'adzima agar kalian tersesat dengan kesesatan yang besar. Lihat ini Berita dari Allah, bagaimana kondisi orang-orang kafir atau pengikut orang-orang kafir yang mereka mendahulukan syahwat mereka, ya, naam mendahulukan sifat jelek mereka, sifat buruk mereka, naam, bagaimana upaya mereka terhadap kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, ya Allah kabarkan kalau mereka itu pembuat makar ya ia menginginkan agar kaum muslimin itu bisa menyimpang dengan penyimpangan yang besar waladzina fi qulubihim maradun minal muslimin dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dari kalangan orang Islam yuriduna minal mar'ati antakum nasilatan rahisatan fi ma'radi ashhabi sahawati mereka ini menginginkan wanita itu menjadi silah barang dagangan Rahisah yang murah. Fimahrodi ashabi syahwat di hadapan, ya orang-orang pemilik syahwat. Anazhahati orang syaitoniah, orang-orang yang punya kecenderungan sifat syaitoniah. Silatan makshufah, ya sebagai dagangan yang disingkap, yang dibuka, yang ditelanjangi, amma yunihim di depan mata-mata mereka. Yatamattauna bi jamali manzariha yang nanti orang-orang tersebut orang-orang jelek tersebut akan bersenang-senang dengan indahnya apa yang mereka lihat. Awayatawassaluna minha ila ma huwa akbah Atau bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan dari wanita itu sesuatu yang lebih jelek dari yang tadi? Lidah lika harisu ala antukrijamin buyutihah. Karena itulah, ya karena itulah musuh-musuh Islam ini, baik dari kalangan kafir ataupun dari kalangan munafikin, mereka ini orang-orang yang sangat-sangat punya semangat bagaimana caranya bisa mengeluarkan wanita dari rumah-rumahnya. Eh, bagaimana caranya agar wanita itu hancur atau menjadi alat untuk menghancurkan laki-laki? Caranya yang pertama, bagaimana wanita itu keluar dulu dari rumahnya. Iya. Punya alasan, ya, agar wanita itu bisa keluar. Iya, keluar dari perhatian orang tuanya, keluar dari lingkungan rumahnya, bahkan lalu kemudian safar, bahkan kemudian pergi sendiri, bahkan kemudian tinggal jauh dari rumah orang tuanya. Iya. Ini sebenarnya adalah makar dari mereka. Iya. Ini adalah pintu pertama dari upaya menghancurkan kaum wanita. Ditusyari kerja laviyamali himjan bin ilajan bin. Tujuannya agar nanti wanita itu bisa bersekutu dengan kaum laki-laki di medan pekerjaan mereka. Ya. Hingga akhirnya jan bin ilajan nanti wanita itu bisa nak bersebelahan dengan kaum laki-laki atau tujuannya agar wanita itu bisa membantu kaum laki-laki ya. yang mana wanita itu jadi perawat di rumah sakit-rumah sakit, -rumah sakit. Ya, nah, lihat mungkin saat ini pemandangan seperti ini sudah sangat-sangat lumrah bahkan dianggap sebagai pahlawan oh, anak saya ini membantu orang tua masya Allah nah, dia jadi perawat perawat kan pekerjaan yang halal Nah, dianggap seperti itu, tidak mencuri, tidak berjudi, iya. Iya. Dari sisi ininya memang ini bukan sesuatu yang langsung dilarang. Akan tetapi untuk mencapai kehal tersebut perlu dilihat apakah nanti dia akan bersekutu dengan kaum laki-laki di tempat pekerjaannya atau bahkan akhirnya dia memegang laki-laki yang bukan mahramnya. Iya, ini yang perlu diperhatikan. Iya, apabila ini masuk ke dalam larangan, maka yang tadi dianggap baik pun tentunya tidak bisa lagi dianggap sebuah keba kebaikan. Iya, kenapa kaum laki-laki tidak merawat laki-laki? Kenapa wanita tidak merawat hanya sesama yang sejenisnya? Iya. Naam. Hal ini barakallahu fikum sekali lagi adalah makar yang telah dibuat sekian puluh tahun lamanya atau bahkan sekian ratus tahun lamanya. Sedikit demi sedikit dan yang perlu diperhatikan yang pertama kali mereka buat Adalah metode berpikir dari kaum muslimin dan muslimah itu sendiri Ketika syariat Islam sudah tidak dipegang Sudah tidak diindahkan Sudah tidak diamalkan Maka terbawa kaum muslimin Untuk mengikuti pemikiran mereka Iya Yang akhirnya muncullah tadi Anggapan-anggapan seperti tadi, bahwasanya anak saya ini adalah orang yang berbakti ke orang tua, dia berjihad juga kepada orang tua, dia bekerja keluar rumah, kadang dia shift malam sampai pagi. Iya, dalam kondisi dia tidak melihat bagaimana hal ini dalam kacamata Islam. Iya, awmudajifah vetoiroh. Iya, atau wanita itu menjadi mudajifah. Pramugari di pesawat terbang jual di kebanggaan. Iya apabila seorang wanita dia bisa menjadi pramugari gajinya besar, ia pergi ke sana kesini Melancong ke sana kesini lupa kalau syarat Islam melarang dia untuk safar sendirian. Lupa kalau syarat Islam memerintahkan dia untuk berhijab menutup aurat. Eh, audi rosah. Aumudar risah Fifu sulit dirosatil muhtalitoh Atau dia menjadi darisah Pelajar Aumudar risah sebagai guru Atau sebagai guru Fifu sulit dirosatil muhtalitoh Di kelas-kelas Pendidikan yang bercampur baur ya, Yang di sekolah-sekolah Yang di situ tidak dipisah antara laki-laki Dengan wanita <coughs> Aumumatilah Filmasroh Atau dia sebagai ak tris filmu, filmul fil enam musarrah di teater iya sebagai artis di teater au atau sebagai penyanyi iya au fi wasailil aalam mukhtalifah safiratan fatinatan bi sautiha atau dia menjadi mudiah penyiar ya di berbagai macam media-media yang berbeda-beda, iya, ada media elektronik, televisi, atau media radio, ya, atau media apa saja yang dia safiratan fatinatan bishawtiha, yang mana suara dia ini kemana-mana, memberikan ya ujian, memberikan cobaan, suara dia. Terdengar kemana-mana, tersiar kemana-mana menjadi fitnah buat yang lain dan bukan dengan suara kadang-kadang dengan suaranya dengan rupa dia. In. Eh. Watakhadatil majallahul khaliyah min dawrid fatayyat al fatinat al ariyat wasilatan liter wiji majallahihim wataswir kha. Ia eh. kemudian naam majalah-majalah yang telanjang mempunyai mengambil ya posisi peranan ya atau saya ulang watakhadzatil majallatul khali'ah min dauril fatayatil fatinat al-ariyat ya wasilatan litarwiji majallatihim ya dan kemudian nanti majalah-majalah telanjang yang dia beritanya seputar wanita pemudi-pemudi ya yang memberikan ujian yang memberikan fitnah Area telanjang sebagai wasilah perantara untuk melariskan nam na Barokahullofi kum nam na wanita-wanita tadi dan juga menggiring wanita-wanita tadi ya dipopuleris dipopulerkan dengan majalahnya Ataukah dengan iklan-iklannya Akhirnya si wanita itu dapat uang banyak, bisa beli ini Bisa jalan-jalan ini Bisa bantu orang tuanya Kadang bisa bangun masjid dengan uang yang dihasilkan Yang awalnya dari sebuah kemaksiatan Iya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT Yang perlu kita perhatikan Bahwasannya Kebaikan hidup itu Tidak dilihat dari ukuran materi. Ya. Yeah. Ini yang harus kita lihat. Kebahagiaan hidup itu bukan dengan banyaknya materi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'akanatid dunya ta'dilu wa indallahi janahaba'udtin." Kalau seandainya dunia ini ada harganya di sisi Allah, walaupun seberat setengah sayap nyamuk, masa qaul kafira min hasyurbatama'in. Allah tidak akan memberikan seteguk air untuk orang kafir. Kalau seandainya dunia ini ada harganya Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir setegak seteguk air pun Iya Akan tapi kita lihat sekarang orang-orang kafir mereka berlomba-lomba dengan hartanya Mereka bersenang-senang dengan kekayaannya Yang membuat sebagian kaum muslimin dan muslimat iri untuk bisa hidup seperti itu Iya Padahal ini sesungguhnya bukanlah torak ukur sebuah kebahagiaan Iya Banyak kisah di dalam Al-Quran Bagaimana ya Korun binasa Dengan hartanya Bagaimana orang-orang kaya itu binasa Dengan kekayaannya Dan itu semua tidak menyelamatkan mereka Dari Allah subhanahu wa ta'ala Sedikitpun Ini yang kita baca Mudah-mudahan bermanfaat Dan kita lanjutkan pada pertemuan ya Setelahnya Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilai.